buat kalian semua yang bingung mau, -mau naro mantan di mana ya mantan secret udah ada kuburannya <guluh> Sakura Record Surabaya Jitunada Адаму I <laughs> Ура, не кажу, бай, а